Immanuel, selamat siang Halo, selamat siang ya, komentaran ya、uh, kebijakan pemerintah、uh, melalui m e n h a m ini saya pikir ini sesuatu terobosan yang kurang efektif pada saat ini ya, itu kondisinya sekarang yang perlu dilihat adalah bukan terjebak pada saat kita dalam masa pengobatan jadi kita harus pencegahan yang penting nah, sekarang bagaimana cara Kita mencegah terjadinya、uh, Apa namanya、uh, Hukum yang, yang ringan Dan segala macam perundang-undangan Yang berlaku di Indonesia saat ini Itu yang perlu dianalisa Apakah ada kebocoran-kebocoran Yang bisa dimanfaatin oleh Hukum-hukum lain sehingga、uh, Hukum itu bisa、uh, Apa namanya itu bisa Direkayasa di, di dan dibuat Semacam ada, ada Filter yang tidak sesuai dengan Kelendang masyarakat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 マンティックさんで、マンティックさんこマンティックさんで、マンティんで、マンんで、マンティックんで、マンティんで、んで、マンティッんで、マンテんで、マンテんで、で、さんで、マンティックさんで、マンテんで、マんで、マンティんで、んで、マンティックさんで、んで、マンんで、マンんで、んで、マンティックんで、マンんで、マンティッんで、んで、マンティックんで、マンティんで、マンテんで、マンティックんで、マ Dan kemudian sekarang doang Sampai selanjutnya Dan seterusnya b i a yang Orang itu makhluk lah Baik, terima kasih Pak Zainal Pak Jimmy, selamat siang <jeu snar Apple displayicit> Ya, semoga-moga saya yang... Tidak salah interpretasi Mengenai agenda kita siang ini、uh -huh. ehm, Kalau saya tidak salah interpretasi Jadi begini Ada <sum deux> banyak k e lompok Di negara kita yang Semua bisa Dengan sebebas-bebasnya bisa usul ini, usul itu, p r o s e s ini, p r o s e s itu. Cuma kita harus teliti, ini orang yang tidak setuju ini dari kalangan mana? Dari kepentingan apa? Kalau mereka hanya berdasarkan h a k a s a s i manusia, bagaimana kalau koruptor y a n sudah mengkorupsi sekian ratus miliar dan membuat sebagian besar rakyat di s a t u daerah s e n g e t a r a Apakah dia cuma memikirkan hak ases n y i a s i koruptor itu Atau rakyat yang ratusan ribu orang Terima kasih Baik terima kasih Pak Agus selamat siang Selamat siang Mbak Mbak begini ya Kalau kita misalnya setuju tentang、uh, apa, Moratorium remisi Itu bukan berarti Kita masuk, termasuk orang yang pro、uh, Pemberantasan korupsi Jadi 私はそれを知っていると、私はそれを知っていると、私はそれを知っていると、私はそれを知っていると、私はそれを知っていると、私はそれを知っていると、私はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると、はそれを知いると。 なやまのうそうなんじゃいあいとおれパカパカう come young atasa in young young young benaradella. Manai can h hukuman bagipara c o r u p t o r itu n a r k a r a camudian r a m i s h i de la u a n o r a p r I d l a t in i n y a k i t a j a n g a n Terjebak, ikut terjebak dengan politik pencitraan SBY saja. Begitu, Pak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih, Pak Jimmy. Selamat siang. Iya, selamat siang. Saya sangat setuju itu masalah. Uh, tidak diberikan remisi kepada koruptor Karena koruptor dan juga misalnya teroris itu adalah kejahatan yang luar biasa Jadi tidak perlu diberikan remisi Dan kemudian dari, dari awal pengadilannya juga ditinjau ulang hukumannya Seberat mungkin, mungkin hukuman seumur hidup atau hukuman mati terima kasih p a r a o b a t selamat sore Sore, m b a k Ya, jadi... Kalau bicara melanggar h asasi k a manusia Mereka korupsi pun Sudah merusak negara kita Sudah merusak、uh, Pembangunan Negara kita, artinya ya mereka juga u d a h melanggar Dan kalau bicara、uh, Koruptor, u d a h banyak bukti Di penjara itu Mereka enak Fasilitas dapat Tempat tidur enak, TV enak Jadi artinya ya yang dilanggar Hamid yang dari segimana jadi kalau ada kelompok gak setuju ya kan mereka itulah yang mungkin bagian dari koruptor jadi bahkan harusnya pun pemerintah adanya hukuman lebih berat lagi korupsi u 10 miliar tiga tahun sedangkan maling ayam ya kan bisa berpuluh-puluh tahun istilahnya begitu kasarnya jadi ini belum Belum sebanding lah Dan hukuman itu belum sebanding Buat para koruptor di Indonesia、ya. Bahkan ada KPK pun Ya masih terjadi Baik itu. Terima、Sampai. kasih Pak Rabat Pak Sandi selamat sore ya, Selamat sore Bu、ya. Saya sih mungkin m e n g a k a p i komentar Bapak yang pertama ya Jadi saya setuju Sebetulnya kenapa Hak asasinya Dilihatnya dari sudut pandang Koruptor k a pada waktu dia melakukan kejahatan korupsi, itu kan dia melanggar hak asasi orang banyak gitu. Sebetulnya itu yang harus lebih diperhatikan gitu. Jadi seharusnya hak asasi rakyat banyak yang d i r u g i k a n oleh koruptor yang harus lebih dilihat daripada hak asasi sang koruptor itu sendiri, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi.、Oh, Bapak Sulaiman. Selamat sore. Iya, sore Pak. Di Cina aja, kalau kita korupsi aja itu bisa mendapatkan hukuman mati. Itu pun kita n gak g mengatakan m e l a n g g a h asasi k a manusia. Apalagi di Indonesia itu yang notatenya itu hukumannya udah ringan, fasilitasnya bagus. j a n g a n ya saya setuju itu kalau bisa ya diperberat aja ya. Seperti yang di Cina, supaya ada efek jerak. Ya g a n sekarang kalau kita bilang 10 miliar tiga tahun ya. Sedangkan kita kerja, setengah mati tiga tahun gaji kita seberapa ya l h Nah itu salah satu p e r t a n d i n g a n n y a Terima kasih Baik terima kasih p a Rianto selamat sore Selamat sore Ya, ya silahkan、bapak. Saya sih sebenarnya Ya mau itu koruptor Mau itu maling Mau itu rampok Ya sebenarnya sama aja gitu Cuman、hmm. eh, Karena kan kalau di, dibilang Koruptor itu lebih kejam Ya ya、hmm. nggak bilang Perampok lebih kejam lagi h a r t a n y a diambil orangnya dibunuh gitu ya、hmm. nah Cuma jangan jadi masalah karena memang sekarang lagi nge-trend korupsi harus d i b e r a n t a s jadi harus dihukumati Sebenarnya kan kalau kejahatannya sama aja namanya korupsi Sekarang kalau misalnya korupsi tidak dibeli, re, diberi remisi korupsi yang t i n g k a t n y a berapa Kalau misalnya ada seorang sopir nih sama majikannya dia suruh beli bensin 20 liter ya kan sama, sama, sama dia dibeliin aja 15 liter yang 5 ribu dikantongin itu kan korupsi juga Apa dia n g g a k diberi remisi seperti itu s e b e n n y a sama a j a Jadi yang jadi masalah bukan koruptor atau、uh, Bukan koruptor yang tidak diberi remisi、uh. Cuman karena Kalau mengenai hukum hukumannya berat atau tidak itu Dari jumlahnya Kalau korupsinya cuma sedikit ya、uh, Sedikit Tapi kalau korupsinya besar ya hukumannya harusnya besar、uh. Terus kalau mengenai、uh, remisi Itu sebenarnya Yang jadi masalah karena koruptor itu pinter, pinter nyuap ya Akhirnya di penjara dia nyuap Akhirnya dia pura-pura jadi perkelakuan baik Akhirnya dikurangi Jadi itu aja Jadi yang jadi masalah、eh, Kalau remisi jangan sampai nanti orang penjaranya yang dikorup, disuap gitu aja Terima kasih Pak Rianto Selamat s o r e p a k f a u z i Selamat sore s i l a k a n b e i n i Anda Pak Menurut saya harusnya terobosan itu harus didukung ya Artinya kan bagaimana kita mengetaskan korupsi ya Tidak boleh ada remisi kan Artinya kan mereka biar jerai itu loh Kalau misalnya masih ada aja yang mendukung Atau tidak mendukung aturan pemerintah itu kan Artinya dia mendorong untuk korupsi kan Dan kali ini pengecelin lah bukan secara masalah HAM disini Karena dia sudah m e n g g e r o g o t iuang rakyat tuh para koruptor Terima、kasih. Selamat sore Pak Tony s i l a k a n Iya.、Uh, saya dari dulu sangat menentang remisi itu、um, Ini saya dukung benar dan saya berharap tidak hanya untuk para koruptor Tapi untuk semua terpidana Karena siapa bilang itu melanggar hak asasi manusia Hak asasi manusia yang terpidana aja yang diperhatiin Bagaimana yang menjadi korban dari terpidana itu t e r Misalnya koruptor itu korbannya teluruh bangsa なあ、なあ、nah, as nah, ad nah, ah、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なのなあ、なあ、そあ、なあ、なあ、なあ、なのなあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なのなあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、そのなあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、なあ、 Yang baru ini, saya、uh, terima kasih dan bisa d i l u a s k a n untuk semua terpidana. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. s e r a l i h k Panton. Selamat sore. Sore. s i l a k a n Panton. Iya,、uh, setuju dengan yang sebelumnya. <tuh> kalau m a s a l korupsi, jangan dikasih remisi lah. Banyak kecuali e m a n g berkelakuan baik sekali yang benar-benar baik. Tapi kalau kayak... Siapa itu legislator PKS yang ternyata terlibat seduri Sekarang tiba-tiba udah bebas Waduh, itu, itu gawat itu remisi-remisi bisa seperti itu Korupsi sebetulnya tapi bisa bebas Terima kasih Terima kasih Pak Anto Pak Kori, selamat sore Selamat sore Silakan Pak Jadi saya pikirkan gini, ini negara-negara hukum Yang perlu kita pastikan bahwa negara ini adalah negara hukum Itu dulu yang penting Ini bukan negara bar-bar a Jadi apapun yang di, di, di, di, diputuskan oleh seorang menteri Itu sudah kebijakan pemerintah dan tidak boleh menabrak daripada undang-undang itu sendiri. Yang perlu diperhatikan sekarang bahwa kualitas daripada hakim itu sendiri yang perlu ditingkatkan. Dalam memutuskan hukuman terhadap seorang k o r u p t o r itu seharusnya itu dengan, dengan hukuman yang maksimal, dengan hukuman yang lebih berat daripada ini. Bukan berarti kita remisi, kita hilangkan. Karena apa ini negara hukum, yang perlu kita pastikan adalah ini negara hukum. マガシーパコリパレックサマトレイ。サマトレイメギマノピニエンデ。 Jadi kalau dibilang melanggar HAM, para koruptor itu dengan mengambil uang rakyat sudah lebih dulu melanggar HAM. Jadi tidak perlu diberi remisi sama mereka itu. Karena mereka telah mengambil banyak korban dengan mengambil uang rakyat. Terima kasih.